dan semuanya jangan beli VCD bajakan ya. Belinya VCD original Perdana Record. Eh, jangan lupa like dan komen video aku ya dan jangan download video ataupun MP3 bajakan. Jangan lupa di-subscribe channel favorite Perdana Record. Thank you. sukan yo. Jangan beli VCD bajakan ya. Beli VCD original Perdana Record. Jangan lupa subscribe channel favorit Perdana Record Surabaya. Matur sembah nuwun.